Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi Kama yuhibbu rabbuna wa yardhahu wassalatu wassalam Ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalam Yaqulullahu azzawajal fi kitabihil karim ya ayyuhalladhina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa antum muslimun fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal muhammadin sallallahu alayhi wa wa sharal umuri muhdathatuha fa inna kullam muhdathatin bid'ah Wa kulla bita'atin dholalah Wa kulla dholalatin finnar Ma'asyulal muslimin wal muslimat Rahimahkumullah Untuk mereka yang masih Terbuka mata hatinya Nasihat ringkas yang telah kita sampaikan Dan didengarkan secara seksama Sebelum solat zuhur tadi kiranya cukup bahkan lebih dari cukup walaupun beberapa kisah yang saya sebutkan tadi belum bisa mewakili cerita dan kisah para ulama seluruhnya karena tiap-tiap ulama memiliki kisah tidak hanya satu Ada ratusan bahkan ribuan kisah pernah dialami seorang ulama. Silakan berhitung menggunakan rumus perkalian. Kalau misalkan jumlah ulama seribu, sudah berapa kisah dan cerita yang bisa kita baca? Nah, ada jutaan cerita dan kisah tentang para ulama kita jutaan kisah itu menggambarkan semangat dan tekad bulat mereka untuk menghabiskan waktu melewati hari-hari di alam dunia dengan mendekatkan diri kepada Allah Huazze Wajal dalam bentuk pola ilmi syari menuntut ilmu agama karena dengan menuntut ilmu agama jalan menuju surga bertambah mudah semakin dekat jaraknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man salaka tariqan yalhamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah hadis sahih Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda barang siapa menempuh satu jalan melakukan perjalanan untuk mencari dan mengumpulkan ilmu ilmu agama tentunya Allah akan mudahkan dia jalan menuju surga sehingga surga itu dekat jaraknya dengan kita jalan menuju surga itu mudah tidak begitu terjal nah. tapi bagi siapa? bagi mereka yang mencari ilmu memiliki ilmu lalu menyampaikannya nah. orang yang memiliki ilmu akan memilih jalan yang paling singkat menuju surga orang yang berilmu memiliki kemampuan untuk memilih ibadah apa yang ringan, mudah pahalanya banyak dirilhoi oleh Allah Azza Wajal. Jal nah, itu orang berilmu gambaran pekerjaan kita di dunia ini tarulah cukup sebenarnya orang yang punya keahlian, kemampuan Cuma duduk manis di atas kertas Gambar, menulis, ngawasi Datang satu jam, dua jam Gajinya lebih banyak Karena ternyata dia konsultan Sementara yang dari jam tujuh sampai jam empat sore Berpeluh, keringat Bercucuran, membasahi Baju dan pakaiannya Nah, Bekerja di bawah terik Sinar matahari Haus, lapar, dahaga Capek, lelah hanya berapa persen Gaji yang dia peroleh dibandingkan Sang konsultan tadi nah, Ya masing-masing jelas memiliki resiko Tetapi kalau dilihat dari berat ringannya kerja yang dilakukan Jelas lebih berat tadi nah, Diperintah nah, Dimarahin Disalahkan Itu gambaran pekerjaan kita di dunia Untuk cara kita mendapatkan akhirat pun kurang lebih sama Orang yang tidak berilmu akhirnya capek lelah. Dia merasa berada di jalur yang benar, dia sudah merasa amalannya banyak, ternyata tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tertolak, tidak diterima. Nabi Muhammad Alaihi Salat Wasallam bersabda: "Man ahdath fi amrinahada ma leisa minhu, fahu radun. Man amil amalan leisa alaihi amruna, fahu radun." Itu sabda Nabi Alaihi Salat Wasallam. Barang siapa melakukan satu bentuk kegiatan, aktivitas yang tidak termasuk ajaran kami, bukan bagian dari Islam, tertolak. Nah, sudah banyak biaya dia keluarkan. Dana dia salurkan. Tapi ternyata apa yang dia bangun, apa yang dia dirikan tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sia-sia. Yang mengatakan sia-sia siapa? Rasulullah sendiri nah. Sudah capek Lidahnya keluh nah. Keluh nah. Mengucapkan zikir-zikir yang tidak ada Tuntunannya dari Nabi alihi salatu wassalam Membaca surat al-fatihah seribu kali dalam satu malam Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim Seribu kali capek kan semalam suntuk melawan kantuk melawan lelah tidur tak bisa kenapa dia amalkan sesuatu yang tidak dicontohkan nabi ali siratu sallallahu alaihi capek lelah nah 1000 kali dia baca al-fatihah dengan keyakinan membaca seribu kali al-fatihah akan menolak bala, tidak dapat apa-apa, tertolak, capek. Lihat orang yang berilmu, orang yang berilmu mengerti dan bisa memilih. Ini amalannya ringkas, mudah, tapi ganjarannya luar biasa. Rakata al Fajri, Khayrun minat dunya wa ma fiha. Hadist Aishah riwayat Bukhari dan Muslim. Dua rokaat ringan Sebelum sholat subuh dikerjakan setelah azan dikumandangkan Yang dia kerjakan itu nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya Ringan Bahkan ibunda kita Aisyah mengatakan Seakan-akan Rasulullah tidak membaca al-fatihah Kenapa? Saking cepatnya Tentu dengan gerakan dan bacaan yang sempurna Lebih baik daripada dunia dan seisinya Orang yang berilmu dia sedekah seribu rupiah Seribu rupiah Orang berilmu Karena atas dasar ilmunya dia faham Bahwa sedekah yang dia lakukan Harus didasarkan ikhlas ikhlas Mengharap riba dari Allah Yang seribu itu Allah akan lipat dipatgandakan 700 kali Bahkan lebih dari itu Nah, Tetapi yang berinfak Dan bersedekah wahirnya 50 juta 60 juta Tapi saat Namanya tidak terpampang di di papan pengumuman Namanya tidak disebut lengkap dengan gelar hajinya Dia tersinggung Loh saya sudah nyumbang 50 juta Kok gak ditulis nama saya Apa-apaan ini Masya Allah Mana keikhlasannya nah, Apakah anda bersedekah Hanya untuk namanya tertulis di papan pengumuman Apakah anda bersedekah Hanya untuk mendapatkan kuitansi Nota terima dan surat ucapan terima kasih sehingga terbukti saat itu tidak dilakukan anda kecewa anda marah anda berprasangka buruk dan seterusnya no. orang yang berilmu seribu rupiah Allah lipat gandakan orang yang berilmu faham membaca membaca satu huruf Al Quran Allah akan lipatkan akan lipatkan menjadi sepuluh kali orang berilmu jadi hari harinya mengumpulkan pahala itu melalui jalan yang ringkas, mudah Tapi pahalanya banyak nah, Rumus ekonomi Pengeluaran sekecil-kecilnya Dapat yang sebanyak-banyaknya nah, Membaca Al-Quran Hanya setengah jam sehari Tapi pahalanya luar biasa Allah lipat gandakan Karena Nabi Alihi Salatu wassalam bersabda Man qaraa harfan min kitabillah Falahu hasanatun wal hasanatu Bi ashri amthaliha La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa mimun harfun, harfun wa lamun kata Nabi alihi salat wa salam barang siapa membaca satu huruf Al-Qur'an mendapatkan satu pahala yang satu pahala itu Allah lipat gandakan menjadi sepuluh Nabi memberikan keterangan alif lam mim itu tidak terhitung satu alif satu lam satu mim satu Alif lam mim 30 pahala. Baru Alif lam mim. Belum kalau dilanjutkan, "Zalikal kitabul la raiba Berapa lagi? Walaupun bukan tugas kita untuk menghitung-hitung pirage. Wah, keliru maning dihitung lagi. 15, Itu 17 jare loh. Itu bukan Bukan tugas kita menghitung-hitung. Allah tidak akan sia-siakan amalan hamba. Kenapa? Orang berilmu. Nah. Nah. Orang yang berilmu dengan ilmu yang dia punya akan memilih yang sifatnya jariah, mengalir. Lihat bagaimana Nabi alihi salatu wassalam bersabda Man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajrun wa ajrun man tabi'ahu la yanqus ujurihim syai'an nabi mengatakan barang siapa memberikan contoh kebaikan di dalam Islam mengajak dan menyeru kebaikan dia mendapatkan pahala ditambah pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang-orang yang mengikutinya hitung-hitungan mudahnya saya misalkan mengajak atau jangan saya si A Mengajak kaum muslimin untuk melakukan Satu bentuk ibadah Dia kerjakan nilainya satu Yang ikut dia seratus Satu tambah seratus seratus satu Orang seratus yang mengikutinya tadi Tidak berkurang pahalanya Masing-masing satu Itu untuk mudah kita pahami Jadi lihat orang yang berilmu itu Pahalanya mengalir terus Karena dia berantai Walaupun sudah meninggal dunia Pahalanya tetap terus mengalir seperti yang disebutkan oleh Nabi Alaihi Wasallam di dalam hadis beliau yang sahih dan mulia. Nah. Maka maashul muslimin wal muslimat rahimukumullah. Dengan menuntut ilmu, jalan menuju surga bertambah mudah, semakin dekat saja. Karena kita bisa mencari jalan yang tercepat menuju surga jalan yang paling mudah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan kebingungan arah, kita tidak akan berputar-putar apalagi sampai tersesat. Kita tidak akan mengambil rute yang jauh dan melingkar-lingkar. Karena kita faham dan punya ilmu, ini jalan yang paling dekat menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, lahu bihi tariqan ila jannah Itu sabda Nabi. Barang siapa menempuh satu perjalanan melakukan perjalanan untuk mencari ilmu agama, Allah akan mudahkan untuknya masuk ke dalam surga jalan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala ikhwati filah ma'ashiral muslimin wal muslimat rahimakumullah sebelumnya saya mohon maaf kalau menyampaikan sebuah nukilan yang cukup keras ini tetapi yang menyampaikan bukan saya. Yang menyampaikannya seorang ulama besar. Seorang ulama yang sangat kita hormati dan begitu kita cintai. Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Yang biasa kita kenal dengan nama Al-Imam Syafi'i. Jangan tersinggung nggih. Kalau tersinggung alhamdulillah kalau tersinggung Alhamdulillah Dari awal sampai akhir nanti Misalkan panjangan tidak mencatat Tidak apa-apa Tidak ada masalah bagi saya PHB yang ini Tolong dicatat Yang tidak punya kertas pakai HP Monggo saya tuntun Karena ini rotok keras ini Mandan Keras yeah. Saya tunggu buka kertasnya Persiapan alat tulisnya Nah, monggo persiapan gih. Ini definisi orang gila masalahnya. Tulis pokoknya. Pokoknya dari awal tadi sampai akhir nanti, panjenengan tidak menulis, tidak ada masalah bagi saya. Bagi saya loh ya, ora apa-apalah, biasa. Kayak kue keperiyumaning. Tapi yang ini tolong dicatat karena definisi orang gila yang bilang bukan saya mas imam syafi'i rahimahullah nah. sudah siap belum? sudah lagi panggil. yang belum bagian belakang ini para ibu para umahad juga tolong dicatat ini deg-degan saya mau nyampaikan ini karena definisi orang gila loh diulangi lagi Bentar, saya tak ambil persiapan nafas untuk mental saya ini. Nanti saya wuh, ustade keras banget nggih. Kepriymanin. Memang tujuannya itu sedang membangkitkan yang mati agar hidup kembali. Kan begitu ya. Menyadarkan yang sekian lama terlena untuk kemudian apa terjaga. Ini kan tujuan melaksanakan daurah kali ini. Nah, qala <kali> syafii rahimahullah al majnunu Ini bahasa Arabnya, versi Arabnya. Kalau yang bisa Arab monggo ditulis Arab. Kalau tidak bisa Arab belajar bahasa Arab. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, al majnunu man arafa qadral ilmi tsumma dhayya'ahu aw tawana fihi hatta fatahu. Siapa yang menyampaikan? Yang ngendi kok Imam Syafi'i. Bukan Mokhtar bin Rifai. Imam Syafi'i rahimullah mengendika. Orang gila itu. Tulis. Oh, sudah pegang kertas sama bolpen -bol, tetap orang nulis. Kepriwe, tulis. Orang gila itu. Titik dua boleh. Diganti adalah juga boleh. Orang gila itu adalah orang yang Sudah mengerti orang gila itu, saya ulangi lagi, gila itu. Orang gila itu adalah orang yang sudah mengerti kadar ilmu agama. Orang yang sudah mengerti kadar ilmu agama. Akan tetapi, akan tetapi. dia sia-siakan. Ih, berapa orang gila nih? Ini menurut Imam Syafi'i lo ya. Orang gila itu adalah orang yang sudah mengerti kadar ilmu akan tetapi dia sia-siakan. Juga tulis. Tadi titik juga boleh. Juga Juga itu maksudnya apa? Orang gila. Maaf punten lo ya. Juga, nah, dia menunda-nunda. Lo, banyak nih yang menunda-nunda. Jadi banyak orang titik-titik. Atau dia menunda-nunda sampai terlewatkan. Masya Allah. Ini Imam Syafi'i pak, ingkar kendiko. Rumien, kalau rumien. 1200 tahun yang lalu. Sewu kali satu setahun ingkang kepengker. Imam Syafi'i sampun mati ngendiko, mekateng. Lah Kalau di zaman sekarang, ya apa ini? Titik, itu sudah cukup. Mau ditutup lagi bukunya boleh. Tapi yang iman lah, dibuka ditutup maning. Itu Imam Syafi'i rahimullah mengatakan al majnun, Man arafa qadral ilmi thumma dhaya'ahu atau tawana fihi hatta fatahu Imam Syafi'i mengatakan orang gila itu sebenarnya hakikat orang gila itu bukan orang yang hilang ingatan Kadang-kadang kita melihat orang gila hilang ingatan kita jan wong edan yang gila dasar dia lupa dia juga mirip Kenapa Imam Syafi'i juga lihat orang gila itu orang yang Orang yang kehilangan akal itu adalah Orang yang tidak bisa menggunakan akal sehatnya kan Maksudnya kan begitu Orang gila itu kan orang yang tidak bisa menggunakan akal sehatnya Artinya akal sehatnya tidak berfungsi lagi Loh jelas ilmu agama itu Kedudukannya tinggi kok tidak dia cari Orang yang berilmu itu Derajatnya ditinggikan dan dimuliakan Allahu Azza wa Jal Dia tidak tertarik Ilmu itu lebih mulia dibandingkan Harta berkali-kali lipat Dipandang dari semua sisi Tapi kok dia juga tetap mengejar harta bukan mengejar ilmu maka layak dan pantas orang ini dikatakan al-majnun tapi jangan salah praktek SMS koncone Eh, wong majnun kami. Eh, itu wong gila kami itu wes apa namanya ada kesempatan ngaji orang ngaji dasar gila loh Nah itu salah penerapannya ini bukan ditujukan kepada orang lain Ditujukan untuk masing-masing kita Ditujukan untuk kita sendiri-sendiri nah, Jadi bukan melihat Sing, Gila kan Enggak Tapi lihat diri sendiri Terus selama ini Nyongra-waras ya? Dalam arti yang sesungguhnya Itu Alimama Syafi Artinya sudah cukup banyak Sudah terlalu sering kita mendengar dan membaca keutamaan serta keistimewaan ilmu agama itu seperti apa? Mestinya kan itu sudah cukup untuk kemudian memacu semangat kita. Memacu semangat kita. Nah, dalam rangka menggali dan belajar ilmu agama. Nah, maka tadi di depan saya sudah sampaikan, masyaallahul muslimin wal muslimat Orang yang paham agama semakin hari semakin berkurang. Maka kita Sebenarnya harus tertarik bergabung dengan yang sedikit yang masih tersisa itu. Nah. Ada adapun yang untuk ilmu dunia sudah cukup. Dokter banyak yang nganggur. Cari pekerjaan sana, cari pekerjaan sini. Insinyur juga terlalu banyak. Nah. Usaha pengusaha, entrepreneur, wira swasta, pedagang. Sudah sangat banyak sekali sampai kita bingung pilih yang mana ini. Kan gitu kalau dalam hal dakwah ustadznya yang bingung mau ngisi di mana sana minta sini minta di telepon ini di telepon kapan ustadz ke tempat saya kapan ustadz ke tempat saya yang panitianya mikir Alah oh sebulan sekali masa nggak bisa ustadz lah sebulan sekali yang minta tiga tempat setiap hari akhirnya dengan itu masya Allah barakalohmu fiikum itu kan kedudukan ilmu maka memang itu tadi visi dan misi kita itu harus dirombak, nah harus bongkar kebiasaan lama dan visi misi kita itu sekarang tolak buli ilmi ngaji ngaji ngaji ngaji ngaji terus kapan nyambut gawe nih, lo kebalik sampean nyambut gawe terus ngajine kapan pak? coba kalau dihitung hitung lebih banyak nyambut gawe apa ngajine? dihitung hitung jujur baik. Ini, kalau semua jadi ustad yang jadi insinyur siapa lah kualik? Nek jadi insinyur KBS yang jadi ustad siapa? Jal. Dihitung data statistik, statistik misalkan satu kabupaten Purbalingga ini yang jadi insinyur berapa? Yang jadi ustad ustad seneng sebenar Ora orang ustad ustad dan tirajal. Seorang ustad yang memang betul menyuarakan al-Quran, sunnah dan pemahaman salah usulah, setitik. Kan itu. Satu kabupaten Purbalingga dokternya berapa? Itu. Ini masih kami kekurangan dokter ustaz Jadi Astagfirullah Sakit fisik, sakit badan itu asalnya dari hati nah, Asalnya dari hati Maka di zaman sahabat Orang yang sakit itu sedikit Di zaman sahabat Orang yang sakit itu sedikit sekali ya. Kalau zaman sekarang Yang sehat jauh lebih sedikit Nah, itu. Hampir, atau masjid ini yang tidak punya penyakit Siapa coba Ada aja ya mumet Ada yang asam urat, diabetes Insyaallah Sabar gak pak gak? yang punya penyakit nah, Obat yang paling kuat Obat yang paling cepat itu Hatinya diperbaiki Insyaallah Panjenengan yang punya pengalaman apa Mengalami sakit Nasihat pertama dari dokter yang baik Itu tenangkan Pak pikirannya jangan terlalu stres kan itu cari banyak-banyak refreshing istirahat jangan sampai depresi seperti ini ungkapkan saja enggak usah disembunyikan itu dokter yang baik selalu memberikan nasihat seperti itu nah, zaman sahabat yang sakit fisik sedikit Pak kenapa hatinya baik nabi sudah nendiko ala inna fil jasadi mudrah ida salahat salahal jasadukullu wa ida fasadat fasadal jasadukullu ala wahyal ada satu organ tubuh kita Kalau baik semua anggota tubuh baik Sehat mesti Kalau itu sudah sakit ya semua anggota tubuh juga nanti akan mengikut sakit Kata Nabi yang dimaksud organ tubuh Yang satu itu adalah hati Hati baik Maka banyak sekali penemuan-penemuan modern sekarang Dalam hal penyembuhan penyakit selalu dikaitkan dengan hati Beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah penelitian riset Orang yang apa stres Luka biasa di tangannya Untuk proses penyembuhannya jauh lebih lama Dibandingkan orang yang sama-sama terluka Tapi tidak stres Bayangkan apa hubungannya Nabi sudah mengatakan sejak 1400 tahun yang lalu nah, Jadi untuk dokter fisik sudah terlalu banyak Alhamdulillah Tapi dokter hati Yang jumlahnya sangat sedikit Bisa dihitung dengan jari Fala haula walaku wata illa billah Nah, jadi Imam Syafi'i tadi pun, orang gila itu jangan tersinggung ge. orang gila itu adalah orang yang sudah mengerti kadar ilmu tingginya ilmu tetapi kemudian dia sia-siakan dia lewatkan begitu saja atau dia faham dan mengerti tapi dia tunda ngkau disitulah ngesuk tahun ngarep sampai kemudian akhirnya hilang kesempatan itu ada program latihan baca Al-Quran, isin lah. Meluangkatan keloro, ya, angkatan kedua. Pas dibuka angkatan kedua, teman-teman yang dulu sudah pinter-pinter, aduh isin nyong lah, nggak jadi akhirnya. Ada program belajar bahasa Arab juga seperti itu, kesempatan. Tapi ini nanggung ke, gawaian nerong maning. Akhirnya, padahal pendaftaran ditutup, apa namanya besok, nanggunglah lah. ikut angkatan kedua lah tertunda lagi, tertunda lagi, tertunda lagi. Itu jurusnya syaitan untuk menunda apa nak untuk menghalangi kita dari kebaikan. Nanti, nanti. Namanya at-taswif, saufa. Nanti, nanti, mengko, esok, esok. Ya, kan itu. Kapan ngaji? Nanti kalau udah lulus SMA, ya wis. Lulus SMA? Loh, kok orang ngaji? Kuliah disit lah. Setelah lulus kuliah Loh, orang ngaji, orang pondok, kerja. Disuruh wong tua, ya. Nanti kalau udah kira-kira punya modal, saya keluar dari kerja baru apa namanya? Mondok. Setelah kerja nikah. Setelah nikah punya istri, punya anak, mau keluar dari pekerjaan susah, harap kerja apa engkau? Uwis Kerja-kerja terus punya anak lima. Ditanya orang tidak si mondok apa Kang? Ben anak e bae lah nyong ora lah. Lah. Dari muda dulu sampai akhirnya anaknya nyong, baik. Eh, Mondoknya kapan? Bentar. Anakmu tidak akan semangat ngaji, Pak. Kalau panjenengan tidak memberikan contoh. Anakmu tidak akan betah di pondok. Kalau panjenengan tidak memberikan contoh. Contoh, berikan contoh nyata. Enggak. Maka yang paling terpenting sekali lagi ini bukan banyaknya cerita yang kita sampaikan dan kita terima atau kita cerna siang hari ini, tapi nanti praktiknya apa coba? Artinya action kita setelah daurah ini apa coba? Eksekusinya itu loh. Kalau cuma berwacana, berteori, banyak cerita, semua orang bisa termasuk saya. Tapi yang paling terpenting eksekusinya di besok apa coba, Jal? Kan itu. Maka saya berpesan, barakallahu fiikum Dunia itu andalah yang mengatur, jangan mau diatur dunia. Yang pedagang rata-rata pedagang cobalah atur, jangan tiap hari kerja terus. Ah nanti pelanggannya kecewa, biar aja kecewa. Emang gue pikirin kan itu. Daripada panjenengan yang kecewa. Dalam satu minggu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, misalkan hari-hari rame itu kan Jumat-Sabtu Ahad. Berarti kerjanya rebo, kemis, jum'at, sabtu, ahad 5 hari. Senin, Selasa hari ngaji keluarga HNK. Hari ngajine keluarga. Istrinya dibawa ke pondok, panjenengan sebagai suami juga di pondok. Wah 2 hari tejer. Nanti rebo, kemis, jum'at, sabtu, ahad kerja maning. Kami itu. Mengumpulkan duit ditabung. Senin, Selasa Ngaji Maning Dua hari itu sudah Masya Allah Saya doakan Panjenengan yang melaksanakan SAC ini Allahu Azza Wajal Memberikan anugerah Buat Panjenengan Merasakan betapa lezatnya Ngaji Kalau sudah bisa merasakan Lezatnya ngaji Dan belajar agama itu Seperti apa Saya yakin dua hari Belum cukup Buat Panjenengan Pasti nambah Maning Tambah Rokbo ya Mas ya? Iya Yang boleh ngerasa Tenang ke hati ini Masya Allah dengan tiga hari yang Panjenengan berikan untuk ngaji, Allah akan berkahi empat hari yang lain. Karena ngaji itu termasuk sebab mendapatkan rizki. Rizki dalam bentuk materi dan yang paling berharga. Rizki dalam bentuk kona'ah. Merasa cukup. Orang kaya itu adalah orang yang selalu merasa cukup. Orang yang paling miskin adalah orang yang selalu merasa kurang. Walaupun uangnya segudang. Jadi... Ngejar terus, ngejar terus Kayak orang miskin sedunia Engkau adalah orang termiskin sedunia Kenapa? Walaupun hartanya banyak tetap cari aja Cari terus cari Kapan habisnya? Gak ada habisnya Karena Nabi alaihi salatu wassalam sudah mengkhabarkan Watak manusia itu seperti apa? Nabi menjelaskan watak manusia itu Kalau dia punya satu lembah isinya emas Cukup bukan hanya tujuh turunan Tujuh puluh turunan Ngemas satu lembah kok Satu lembah emas cukup untuk 70 turunan bukan cuma 7 turunan. Dia masih berpikir naik aku duwe lembah seperti itu isinya emas juga dua kali lipat. Ora ono rampunge, Mas. Kalau Allah beri dua kali lembah itu, pasti dia berpikir untuk yang ketiga, keempat, kelima. Angan-angan itu hanya berhenti. Kata Nabi alaihi salatu wasallam apa? Illat -turab. Yang bisa menghentikan angan-angan kosong itu cuma tanah. Artinya kalau sudah dikubur di dalam tiang lahat di dalam tanah baru berhenti ya jelas mati kok selama orang hidup angan-angannya selalu saja ada terus maka yang waspada jangan lengah eling terus nah jadi nasihat saya barakallahu fikum aksi kita setelah ini adalah menentukan HNK hari ngaji keluarga kalau yang masih bujang kepriwe ustad ya tetap keluarga juga kan keluargane panjenengan hari ngaji keluarga atau HNCK hari ngaji calon keluarga. Nah. Jadi ditetapkan hari ngaji itu kapan? Nah, hari ngaji itu ada saja. Masyaallah. Nah, jadi jangan mau diatur dunia, nanti pelanggannya gimana, ini gimana? Enggak, sampaikan ke pelanggan, Senin Selasa saya libur ngaji, Pak. Kalau bisa njenengan ikut saya ngaji, enak. Nah. Gitu. Allah akan berkahi hari-hari yang lain. Itu aksinya, Pak. Aksinya. Kalau panjenengan seorang pengusaha yang besar bukan cuma sehari dua hari, seminggu dua minggu. Nah, seminggu dua minggu sewa rumah, kontrak rumah yang jaraknya memadai di Temanggung misalkan. Di pondoknya Ustadz Qomar Suaidi, hafizahullahu taala karena paling dekat dengan kita mungkin yang apa namanya yang cukup apa tenang, luas dan seterusnya. Kontrak di sana karena kalau kontrak di sini Bali maning deket rumah sih deket mertua deket orang tua deket tempat kerjaan baru mau belajar kita kerjanya kepriwengi, tuh disibukkan dengan harga lagi. Tapi kalau langsung temanggung agak-agak jauh dikit lah kan itu HP dimatikan pokoknya. Hm, seminggu ngaji nyewa rumah karena panjenengan ternyata mampu minta izin Ustad Komar temui beliau sampaikan Ustad saya. Apa punya semangat untuk ngaji uh, satu bulan seminggulah. Saya izin kontrak kira-kira dua kilo dari sini saya sekeluarga. Nanti seminggu saya di sini, tinggal minggu saya kerja, Di Bali di Banyan Negara. Pasti boleh. Nah, kalau pingin jauh lagi, biar memutus apa namanya memutus ekosistem dengan jual beli jual beli tadi itu dengan macam langsung ke Jember tempatnya Ustaz Luman, Ba Abdul jauh sekaligus pokoknya. Jadi Arab Bali Nek Purbalingga, Mikir Oh enggak lah Seminggu di jember Izin Ustaz Luqman Pak Abdul Ustaz Afwan Ustaz Saya punya semangat ngaji Saya sedang kontrak rumah Kira-kira ya Empat kilo dari sini Tiga kilo dari sini Saya minta izin Apapun nasihat Ustaz Untuk masalah adab Muamalah Syarat Kemudian peraturan pondok Akan saya ikuti Akan saya penuhi Atau kepada siapa Ustaz Saya harus Apa namanya Meminta izin Persyaratannya bagaimana Satu minggu di sana Ngaji Satu minggu Aja turu seminggu turu seminggu ngaji terus wah kan gitu ya tiga minggu berbalingga, masya Allah. Para ulama kita ada yang berikan contoh seperti itu pak. Nah, ada yang tukang kayu, tukang kayu kan gitu ya. Lima hari ngajar dua hari kerja. Ada yang jadi pedagang juga seperti itu. Ada yang enam bulan kerja enam bulan ngaji. Harus ada aksinya pak. Jangan cuma dengar-dengar doang. Dari sini Bali Orang ngeh Aduh, Harus diadakan daurah yang kedua kali Dengan tema yang berbeda Agak keras dikit ya, Ini sudah masih lembut ini Masih lembut Jadi harus ada aksi nyata Cita-cita nah, kita Barakallahu bikum adalah cita-cita Para ulama Mereka ingin meninggal dunia wafat Diwafatkan di atas Semangat mencari ilmu agama Kita kalau membaca satu persatu kisah para ulama tentang kesungguhan dan tekad mereka dalam menuntut ilmu agama luar biasa. Berpisah dengan anak, berpisah dengan istri, berjalan kaki sampai puluhan ribu kilometer, berpisah dengan keluarga, meninggalkan orang tua, meninggalkan kampung halaman bukan setahun dua tahun, belasan tahun lamanya. Sampai ada di antara mereka yang menunda hari pernikahan demi ilmu. Ada di antara mereka yang menghabiskan harta bendanya demi ilmu. Ada di antara mereka yang kencing darah, kencing nanah demi ilmu. Ada di antara mereka yang harus tenggelam, terapung-apung di dalam air lautan berpuluh-puluh hari. Itu semua dikerjakan demi ilmu. Nah, ada yang rela membeli tinta senilai satu keping uang emas dinar. Tinta. Kenapa? Takut kelewatan menulis hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita iman, tukuk bolpen pensing paling murah. Kan itu. Karena pikirannya nek hilang orang hilangan, tukus yang murah belah, sewu ronge sewu, boke nek hilang ya wes orang kepikiran. Kalau beli bolpen yang dua ribu hilang tuh hilang kepriwe. Anda kurang menghargai ilmu. Seharga Anda menghargai ilmu, seharga itu pula ilmu akan datang kepadamu. Nah, Alimam Abu Hatim rohimulloh sampai dalam satu perjalanan kehabisan bekal. Mau nulis malam hari kan gelap gulita. Di sana tidak ada alilan listrik Zaman itu Siang hari kan Apa namanya Mendengar menulis, menulis. Merapikannya kapan malam hari Tidak ada uang untuk beli minyak Akhirnya Rahimahullah Beliau Menuju satu Apa namanya Pos penjagaan tempat beliau menginap Kemudian kenalan sama satpamnya Kalau bahasa kita security-nya Kan di pos itu ada lampu Nunut pak nunut nulis Kadang-kadang satpamnya tertidur Security-nya tidur Beliau yang jaga malam. Asalkan boleh nunut lampu. Nah, Kalau kita lampunya biar-biar. kan itu Ada yang 450 watt, 900 watt. Biar-biar-biar. Tidur dalam keadaan terang benderang, Tapi tidak ada satupun hadis yang ditulis. Para ulama dulu sampai gelap-gelapan. Sampai ada yang buta. Rahimahumullahu ta'ala. Maka cita-cita kita adalah cita-cita para ulama. Mereka yang ingin meninggal dunia. Di atas semangat menuntut ilmu agama. Sebagai penutup, masshalal muslimin wal wa muslimat rahimakumullah. Diceritakan di sana bahawa Al-Imam Abu Zur'ah ah rahimahullah pada waktu itu menghadapi sakaratul maut, Abu Zur'ah Ar-Razi. Dalam posisi sakit parah, sakaratul maut di sekeliling beliau ada beberapa ulama Ada Abu Hatim Muhammad bin Muslim Al-Munzir bin Shadhan Dan ulama-ulama lainnya Begitu Orang yang akan meninggal dunia Disunahkan bagi yang menghadirinya Untuk mentalkinkan kalimat La ilaha ilallah Tapi semua ulama yang hadir ketika itu Sungkan Karena Abu Zurah Ulama besar Punya wibawa tinggi mementalqinkan la ilaha illallah. Misalkan Abu Zur'ah la ilaha illallah. Malu kan ulama besar kalau ditalkin. Tapi karena ini sunnah Nabi alaihi salatu wasallam akhirnya mereka kepriwehin. Fastahyaumin Abi Zur'ata <tik> wahabuhu an yulqinuh. Mereka semua malu, sungkan karena wibawa dari seorang ulama bernama Abu Zur'ah ah rahimahullah. Akhirnya mereka berpikir caranya gimana ya? Sing halus Lalu mereka sepakat taa launer guril Kalau gitu gini aja. Sekarang kesempatan ini coba kita mengulang-ulang hadis Nabi saw bermudah karah namanya. Nah, nah hadis yang ingin dibahas dan didiskusikan ketika itu adalah hadis tentang mentalkinkan kalimat Bahaillahi Lomah. Ayuh kita murajaah naik bahasannya santri. Ayuh murajaah kita ulang kembali. Hadits Nabi tentang perintah mentalkinkan kalimat La ilahaillallah untuk mereka yang sedang menghadapi sakaratul maut. Ayo, akhirnya ada di antara mereka yaitu Imam Muhammad bin Muslim mulai hadzana Abd Wahab bin Makhled an Abdul Hamid bin Ja'far an Salih. Sanatnya baru sampai Salih wajahalayyukul walam yujawis. Ternyata Muhammad bin Muslim tidak mampu melanjutkan, entah karena sebab apa, tidak mampu melanjutkan hadits tersebut. Wa Abu Hatim haddathana Bundar qala haddathana Abu Asim an Abdul Hamid bin Ja'far an Shalih wa lam Akhirnya dilanjutkan oleh Abu Hatim rahimahullah ulama lainnya yang saat itu juga hadir haddathana Bundar qala haddathana Abu Asim an Abdul Hamid bin Ja'far an Shalih mandek lagi enggak mampu melanjutkan wal baquna sakatu ulama lainnya terdiam subhanallah ini antum bayangkan ya Abu Zur'ah ah. Di atas pembaringan Sakaratul Maut Kanan kirinya, depan belakangnya Para ulama besar Mereka memutalkinkan kalimat lahila losungkan Akhirnya mereka memilih cara Untuk membaca sanat hadis lengkap Tapi belum lengkap Sudah terputus Dalam posisi mau meninggal dunia Alimam Abu zurah ah Yang sedang menghadapi Sakaratul Maut itu Membaca hadis Talkin lengkap Bayangkan Yang lainnya putus-putus, ini yang sedang sakit Mau meninggal mampu membaca hadis lengkap sanatnya, kalah hadisana Bunda, ini posisi hampir meninggal dunia, kalah hadisana Abu Asim, kalah hadisana Abdul Hamid bin Ja'far, An Salih bin Abi Arab, An Kafir bin Murrah al-Hadrami, An Muaz bin Jabal, Abu Zurrah mau meninggal dunia, membacakan hadis ini lengkap sanatnya, sampai kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah Dakhul al jannah Abu Zura'ah ini membaca hadith Abu Zurah membaca hadith bahwa Rasulullah bersabda Barang siapa Ucapan terakhir yang dia ucapkan Kata-kata terakhir yang dia ucapkan Adalah La ilaha illallah Dia akan masuk surga Langsung meninggal Rahimahullah Ini kan kisah indah Akhir perjalanan hidup manusia. Jadi bukan cuma mengucapkan La ilaha illallah, bukan. Tapi lengkap menyebut riwayatnya dari Rasulullah SAW. La ilaha illallah meninggal. Ini akhir indah perjalanan hidup manusia. Kita harus mencoba melangkah, mengikuti dan mencontoh mereka para ulama kita, Rahimahumullah. Namp setahun dua tahun yang berlalu sudahlah kita jadikan sebagai alasan untuk memacu semangat kita. Mungkin ada di antara kita sudah 10 tahun lebih, belasan tahun lebih bahkan puluhan tahun sudah mengenal dan mengerti tentang kemurnian dakwah salafiyah, dakwah ahli sunnah, dakwah yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Harus segera introspeksi diri. Buang jauh-jauh wacana berfikir anakku baiklah, aku bodoh orang apa-apa, yang penting anakku pinter Buang jauh-jauh seperti itu Justru semakin dekat hari dengan kematian Semakin sedikit sisa umur yang Allah berikan untuk kita Semakin semangat kita menuntut ilmu agama Dua pertanyaan yang harus terjawab Atau bahkan saya tambahkan satu Sudahkah Anda bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar? Kalau belum mulai hari ini buat rencana jangka panjang Kalau bisa dibuat rencana jangka pendek Rencana jangka menengah Jangka panjang Untuk bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar anda, istri Anda, anak-anak Anda, semua. Buat rencana. Jangan sampai meninggal dunia dalam keadaan tidak bisa membaca Al-Quran. Rugi. Sangat-sangat rugi. Yang kedua, sudahkah Anda bisa berbahasa Arab? Kalau Anda tidak bisa, mulai hari ini buat rencana. Jangka pendek, menengah panjang. Untuk bisa bahasa Arab Anda, istri Anda, anak-anak Anda. Buat rencana itu. Nah, ini aksi nyata. Yang ketiga... Sudah benarkah salat anda Seperti yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam Dari takbiratul ikhram sampai salam Kalau belum mulai hari ini Buat agenda Targetkan dua bulan, tiga bulan Harus selesai membahas tata cara sifat salat Nabi Seperti yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Rugi Sampai meninggal dunia kita nanti Al-Quran tidak bisa dibaca dengan baik dan benar Bahasa Arab cuma Kayfah haluka anab khair itu sudah khair sebenarnya. Tapi kita ingin lebih dari itu. Salat kita harus sesuai dengan salat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Jangan lupa, jangan lupa aksi dan eksekusi dari panjenengan semua. Rapatkan, musyawarahkan dengan istri. Jalan dan langkah terbaik itu seperti apa? Anda harus belajar, istri Anda harus belajar. Anda tidak perlu perintah anak-anak. Anak-anak ketika melihat Anda, istri Anda sebagai ayah dan ibu, semangat belajar, semangat ngaji. Anak enggak usah disuruh. Anak tidak usah diperintah. Anak akan mengikut. Melihat kedua orang tuanya semangat ngaji. Wallahu alam bisawab. Jadi semangat kita bukan bekerja, bekerja dan bekerja. Tapi semangat kita adalah belajar, belajar dan belajar. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan Allah wazwajal memberikan barokahnya.